Bang, Mbak, Lagu berikutnya Barengan Persada Rock dangdut. Sisa untuk semuanya Dikasih apa ini enaknya mas Caran goyang mau uh, Caran goyang ya Yuk We Bedankt voor de Juga de persoeder, Rock Dangdut. Vasco Matur Zoon. Juga de Admedia Souten.